Mitra bisnis, ada usulan untuk menyatukan tiga zona waktu di Indonesia menjadi waktu tunggal mengikuti waktu Indonesia Tengah yang sama seperti Singapura, Hong Kong, KL, Beijing, dan Shanghai. Waktu tunggal dinilai akan memberikan banyak keuntungan ekonomi. Tiongkok saja yang semestinya punya lima waktu, menetapkan waktu tunggal untuk kepentingan nasional. Negara kepulauan Samoa juga merubah zona waktunya untuk mempermudah koordinasi perdagangan dengan negara lain. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait. Pak Edward, apa komentar anda? Saya belum bisa menganalisa ya, tapi sebenarnya yang paling utama di situ adalah perubahan sosio-kulturnya sebenarnya. Contohnya gini, kalau itu jadi satu waktu, Tapi kan mataharinya Yang selama ini berpuluh-puluh tahun Sudah terbiasa patokannya matahari Apakah sosial kulturnya berubah atau tidak kan Kalau itu diikuti dengan perubahan itu Ya semua punya nilai positif gitu. Dia perubahan itu Tentunya kita harus berpikir Tujuannya bagus Itu pasti Nggak mungkin enggak Tetapi kan Perubahan itu harus diikuti perubahan sosio gitu kan. Contoh jam kerja di Jakarta kayak sekarang jam 7, itu kan dirian selama ini di jam 9. Matahari sudah sangat terang. Sementara di Jakarta masih baru terbit matahari. Pertanyaannya adalah jam aktivitas ekonominya itu akan bisa seragam atau tidak? Kan, gitu kan. Nah kalau akhirnya jamnya tidak terlalu seragam, berarti kan hanya penunjuknya saja yang sama, aktivitasnya, Belum bisa disamakan gitu. Misalkan kamu siaran jam 5, dirian udah jam 7 kan sekarang ini. Sementara dirian orang udah sekolah, kamu jam 5 siaran masih bangunin orang kan. Nah itu itu kulturnya, itu yang saya maksud. Nah apapun ini tujuannya baik dan kita sebagai pelaku bisnis pasti mengadaptasi diri ke situ gitu loh dan kita pasti lihat manfaatnya. Tetapi di sisi lain, itu adalah kalau misalkan dikatakan bandara 7 jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, berarti kan yang di bandara di barat itu Gelapnya kan lebih lama, sementara di Irian lebih cepat kan? Nah bagi kita, bagi kita memang dalam menghitung budget itu pasti ada nilainya, nilai positifnya. Gitu. Tetapi apakah masyarakat, katakan kita bikin terbang jam 7 dari Jakarta, nyampe katakan di Irian 5 jam, jam 12 Irian. Padahal jam 12 Irian itu sudah agak mulai mulai sore kan? atau kita terbang dari Jakarta katakan jam 3. Kalau menurut petunjukkan, kan jam 3 juga dirian kan. Tapi jam 3 dirian sebenarnya udah mau udah mau magrib nah, kira-kira masyarakat akan pun enggak rencana perjalanannya gitu kan. Tujuannya positif lah dan kita akan mendapatkan nilai-nilai positif dari perubahan itu sama-sama ada kesamaan yang kedua kita akan menata misalkan bagaimana supaya aktivitas itu bisa juga diseragamkan karena penunjuk waktunya udah sama kan gitu. contoh misalkan gini kalau ada pesawat terbang dari Singapura ke Amerika karena perbedaan waktu akhirnya dibuat terbang malam sampai di Amerikanya sore kan, kan mengadaptasi ke pada lingkungan kan nah lingkungan itu kan manusia kan berpatokan secara ketingguran kan ke matahari ya, nah Tetapi kalau nantinya dengan disatukan ini ternyata itu tidak terlalu, terlalu dipatok, maka Akan dapat keuntungan. Dari keseragaman itu, ya secara ekonomi nanti bisa kita samakan semuanya. Kita seragamkan berarti lebih efisien kan gitu kan. Jadi simple jadinya gitu. Simple udah pasti lebih efisien kan. Tujuannya pasti baik. Manfaatnya pasti ada. Dan pasti punya nilai positif. Hanya saja, bagaimana aplikasinya kan itu yang harus kita kita lihat gitu. Terhadap aktivitas manusianya yang nanti akan terkait dengan aktivitas ekonominya kan. Kita mendukung aja enggak masalah saya pikir Karena kan lebih simpel jadinya kan. Jadi tidak ada lagi misalkan satu contoh. Kita tidak ada lagi mengatakan terbang jam 5 waktu Indonesia Tengah. Kan nggak ada lagi. Nah, berarti semua udah bicara jam 5. Itu contohnya. Kemudian yang kedua. Kalau memang pun bandara diatur oh di Rian jam 11. Di tengah 7 jam 12. Di Indonesia Barat jam satu malam. Totally di, dibandingkan dengan matahari kan sama. Time operasinya kan. Jumlah jamnya dari patokan matahari kan. kan gitu. Tapi kami bersyukur itu bisa begitu nanti... Sehingga rencana perjalanan tidak terikat lagi dengan pembandingan waktu, kan? jadi keseragam gitu kan, simpel gitu. Demikian Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait, saya Wendy Lim.